acara malam tahun baru yaitu malam pergantian tahun di pantai festival Taman Impian Jaya Ancol malam hari ini kerja bareng dengan MJ Intertime terima kasih MJ Audio terima kasih juga Ancol Project terima kasih atas kerjasamanya sukses sebentar Ayu Arsita, Siska ya. Valentina, oh, kayaknya... Dicuekin detik -detik sih, iya, makanya tak tinggal. Detik-detiknya aja, kita okay, harus okay. mengucapkan terima kasih... ...kepada Mas Joko dari MC Intertime. Ini salah satu yaitu event organizer yang sangat luar biasa. Luar biasa Mas Joko. Mas Joko bisa kesini. tim sukses dari MC. MC ya. Ada, Koko ada Koko Edi, ada Koko Edi. Naik, naik, Koko Edi. Mas... Mas Rizal, mas Rizal, Mas Rizal, Mas Rizal sini. Ayo Koko Edi sini. Mau Mas Rizal? Morning, Iyuhu, untuk teman-teman artis dipersilakan untuk berdiri semuanya. ya Ayo untuk teman-teman artis berdiri semuanya. Kita sambut yaitu tahun yang kita tunggu-tunggu, tahun yang kita nanti-nanti yaitu tahun 2020. Ya, Ayo Mas Brutin mana Mas Brutin? Gary, Ma Ini permintaan dari MJ Intertime, sebentar lagi 5 menit ke depan kita harus break dulu ya. Masih 8 menit, oke okay, oke. Okay. Oh satu lagu nuntut no waterboss. Oke, nuntut ye. Yeah. Ya yeah. wes yeah. <tuk> ayo. Ayo koko adi, David, okay. kurang berapa menit lagi menjelang tahun yang kita tunggu-tunggu kurang 3 menit okay.